Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. A'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may fala hadiyana. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا نبي ورسوله با نبي بعده اللهم صل عليه وعلى اله واصحابه من تبعهم بإحسان وصل وسلم المسلمين مزيدا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون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 sehingga pada kesempatan kali ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu dalam rangka bertafaqquh fid din mudah-mudahan ini tanda-tanda kebaikan yang Allah Subhanahu berikan kepada kita sebagaimana baginda Rasulullah SAW bersabda wa man yuridillahu bi khairin yufaqquh fid din barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala Seganda padanya kebaikan makanis saya Allah SWT akan faqihkan Allah akan berikan ilmu pengetahuan tentang agama Islam. Kemudian muliakan dengan dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabatnya dan para sahabatnya serta mereka-mereka yang mengikuti jejak beliau bil ihsan ila yaumil din. Kawan-kawan yang terkasih, Bismillah. Mendengar radio siar Tauhid yang dimudahkan oleh Allah subhanahuwataala dimanapun anda berada. Insyaallah taala dengan izin Allah, kita akan membahas pada kesempatan kali ini dalam waktu kurang lebih satu jam hukum-hukum yang berkaitan seputar zakat. Dikarenakan waktu yang sangat terbatas Kita tidak membahas Rincian Perbedaan pendapat Di antara ulama' dalam Permasalahan-permasalahan zakat Zakat Yang dia merupakan Salah satu daripada rukun Islam dikatakan oleh ulama definisinya dia adalah kewajiban hak hak dan hak sekaligus kewajiban pada harta seorang muslim Harta yang harta yang khusus pada seorang Muslim diberuntukkan kepada orang-orang yang khusus pula dan ditunaikan pada waktu yang terkhusus pula. Jadi intinya dia adalah ibadah, salah satu ibadah dengan mengeluarkan sebagian kecil dari harta yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala zakat harta yang khusus karena tidak semua harta wajib zakat tidak semua harta wajib zakat hanya harta-harta yang terkhusus saja kemudian tidak juga semua orang boleh menerima zakat Tapi orang-orang yang terkhusus pula Kemudian tidak juga sembarangan waktu Artinya kapan kita punya harta kita keluarkan zakatnya Tidak Tapi waktu-waktu tertentu kapan seperti apa itu ada pembahasannya Ikhwan dan akhwat yakum, kaum muslimin dan muslimat di anda berada, Para pendengar radio Syiar Tauhid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Dan kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala karuniakan rezeki yang dihasilkan dari usaha-usaha yang manusia lakukan. Yang demikian tentu tidak sama Ada yang Penghasilannya banyak Ada yang penghasilannya Sangat sedikit Ada yang sama sekali tidak ada penghasilan Ya Sebagaimana seorang kekayaannya Bertingkat-tingkat Demikian juga Ada yang Kemiskinannya pun bertingkat-tingkat Ya yang intinya pengeluarannya lebih lebih besar, jauh lebih besar daripada pemasukannya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu faddala ba'dhakum 'ala ba'dhin fil rizq." Allah Subhanahu yang telah melebihkan sebagian kalian dibandingkan sebagian yang lain di dalam masalah rezeki. Ya, kita bisa lihat kita bisa lihat bagaimana perbedaan di antara sesama kita, sesama manusia dalam hal betapa banyak dia dikaruniakan rezeki, sebaliknya betapa sulit dia mendapatkan rezeki, sebagaimana sebagian orang betapa besar pengeluarannya, pembiayaan kehidupan dia dalam sehari, dalam seminggu, dalam sepeka, dalam sebulan, dalam tahunan, sebaliknya, ada yang pengeluarannya sangat sedikit dalam keseharian maupun bulanan maupun tahunan. Dan di antara hikmah Allah Swt sariatkan zakat ini. adalah untuk mengurangi perjuah, mengurangi perbedaan yang sangat-sangat menyolok antara si kaya dan si miskin. Diantaranya, coba bayangkan kalau kiranya Harta zakat mal Yang Allah SWT wajibkan Betul-betul dikeluarkan 2,5 persen Belum lagi zakat perkebunan Dikeluarkan 10 persen ya, Kemudian belum lagi zakat hewan ternak maka nishaya mungkin susah kita dapatkan orang-orang yang terlalu sengsara terlalu sulit dalam kehidupan kesehariannya karena terbantu dengan zakat-zakat harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang berkelebihan harta dipuntukkan kepada orang-orang yang kekurangan wafiyam walim hakul disa'iliyul mahrum jadi orang-orang yang bertakwa di harta-harta mereka itu ada hak orang-orang yang minta-minta orang-orang -minta, yeah. yang kekurangan hartanya beberapa keutamaan Zakat yang dia merupakan ibadah badan Jadi zakat itu adalah ibadah badan. Sehingga tidak dilihat apakah orangnya besar, kecil, tua, muda ataukah berakal atau tidak berakal. Berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Haji wajibnya kalau sudah orang sudah baligh. Salat wajibnya kalau orang sudah baligh. Puasa demikian juga. Tapi kalau zakat orang baru lahir di muka bumi ini baru umur satu hari, tapi kalau dia memiliki harta yang lebih daripada satu yang lebih daripada nisab dan lebih dari satu haul maka diwajibkan dikeluarkan haknya. Demikian juga orang yang hilang akalnya tetap diwajibkan padanya zakat karena kewajiban zakat itu bukan kewajiban badan tapi adalah kewajiban yang ada pada harta untuk dikeluarkan haknya di antara faedah zakat dia dengan izin Allah Subhanahu wa taala mengobati Kebahilan Kekikiran Egoisme yang ada pada seorang hamba Ini disebut oleh ulama' Zakat salah satu obatnya Salah satu yang mengobati Penyakit bahil yang ada pada seorang hamba Kemudian salah satu faedahnya Adalah Menolong orang-orang yang Duafa Orang-orang yang berkebutuhan Orang-orang yang kekurangan Kemudian diantara waedahnya Menumbuhkan Persaudaraan Saling Mencintai sesama muslim Ini kan ibadah yang lain Menumbuhkan mencintai sesama muslim Ibadah yang lain Yang sangat dicintai oleh Allah SWT Rasulullah SAW Menyakuinya bersabda lau minahadukum hat tauyihbali akhi mahe punamsi tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuknya untuk untuk orang lain saudaranya muslim sebagaimana dia mencintai apa-apa untuk dirinya ya Rasulullah SAW bersabda Aku taku ural iman alhumdulillah walbudulillah tali ke mana yang paling kuat adalah saling mencintai karena Allah dan saling membenci juga karena Allah ini ibadah yang Sangat dicintai Allah Swt. Sebab tu Nuzulul Mu'laulul Alaihi Wasallam. Tujuh kelompok manusia yang dinaungi oleh Allah, dinaungan yang tidak naungan ke Allah. Di antaranya Raajulan Taahabillah, Musta'mali atau Parokali. Dua orang yang saling mencintai karena Allah bertemu dan berpisah karena Allah Swt. Ini zakat menumbuhkan rasa saling mencintai terhadap sesama Muslim. Zakat juga mengampunkan segenap dosa. Dosa-dosa dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar kalau dosa-dosa besar maka memerlukan taubat dia mengampunkan dosa, menghapuskan dosa dan menolak balak menolak balak dan mengundang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala mengundang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala sebabkan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wa rahmati wa sihat kula syait Fasekubuha'liLadina yattaqun, wabiutun al-zakat, waladzinnu biayatinaa yu'uminun. Rahmatku kata Allah meliputi segala sesuatu dan Aku akan berikan kepada orang-orang yang bertakwal, yang mereka melunakkan zakat dan mereka-mereka yang beriman kepada ayat-ayat kami kata Allah subhanahuwataala. Kemudian zakat adalah hukumnya wajib dengan kesepakatan orang ulama Salah satu rukun daripada rukun Islam yang lima Tidak akan tegak keislaman seseorang kecuali dengan rukun yang lima tersebut Maka barang siapa yang mengaku masuk Islam tapi dia mengingkari kewajiban zakat Maka dia bukanlah dikategorikan muslim Para siapa yang meyakini kewajibannya tapi dia menolak Maka dia telah melakukan dosa yang sangat besar Dosa yang jauh lebih besar daripada dosa zina Dosa minum khamr dan lain sebagainya Dengan kesepakatan para ulama dalam pembesaran ini Walaupun ada yang sebagian ulama yang mengatakan Tidak menunaikan zakat Hukumnya mengeluarkan daripada keislaman. Ya. Tapi pendapat jumhur ulama bahwasanya seorang yang meyakini kewajiban zakat tapi dia tidak tunaikan dia telah melakukan perkara dosa yang besar. Dalil tentang wajibnya Allah berfirman: Wa ladina yakni zuna dzharbul huda tawalayomfiqunahwi sabillillah wa basirum bi azabinalin. Dan orang-orang yang Menumpuk, menyimpan Emas dan perak Kemudian tidak diinfakkan Dizakatkan, di jalan Allah SWT Maka Berilah mereka kabar gembira Kata Allah Berilah mereka kabar gembira Dengan azab yang pedih Ya Allah SWT mengejek orang-orang yang Tidak mengunaikan zakatnya Kabar gembiranya seperti apa Azab yang pedih yau ma yum'a 'alayha fi nar jahannam di hari mereka dibakar di neraka jahannam batu kuwa biha jadi emas dan perak tadi dilebur dibakar kemudian digosokkan di punggung-punggung mereka, di pinggang-pinggang mereka, di muka mereka, seraya dikatakan harta makanya tumblian fusikum inilah apa yang dulu kalian simpan-simpan, padu -simpan. kumakun tumpak nizun maka rasakanlah apa yang telah kalian lakukan, apa yang telah kalian simpan dulu di dunia. Demikian juga hadis di Sahih Bukhari, di Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menyebutkan tentang orang-orang yang tidak mulaikan zakat harta serupa dengan ayat yang kita baca tadi di Surah Taubah ayat 34 dan 35. Demikian juga orang-orang yang tidak mulaikan zakat binatang ternak, onta. Sapi, kambing, iya. maka binatang-binatang tersebut kelak di hari kiamat akan menanduk si pemilik harta tersebut menginjak-injak di hari yang kadarnya 50.000 tahun, iya. jadi satu hari. Yang kadarnya 50 ribu tahun Di dunia Satu hari di neraka Itu masanya 50 ribu tahun Di dunia Kemudian yang berikutnya Permasalahan Kepada siapa diwajibkan zakat Zakat diwajibkan Untuk Atas setiap muslim Yang memiliki nisab Yang tetap Yang lewat Dari satu tahun Sehingga dari sini Tidak wajib zakat atas orang kafir. Ya. Orang kafir itu tidak dikenakan diwajibkan zakat. Tapi dia dikenakan upeti. Tahunan. Yang diatur Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW Adapun zakat Itu kewajiban Seorang Muslim Kerana dia ibadah dan ibadah tidak diterima Dengan kekafiran Sebagaimana hadis Mu'ad bin Jabal Tadkala Rasulullah SAW mengutus Beliau ke negeri Yaman. Ya kewajiban-kewajiban zakat Salat Puasa haji itu setelah seseorang Masuk Islam Kemudian Dari sini ya. Tadi sudah kita singgung bahwasanya Zakat tetap diwajibkan Kepada orang gila Maupun Anak kecil ya. Anak yang belum baligh. Karena Rasulullah s.a.w bersabda Di dalam sebuah hadis Ala man waliya yatiman lahu mal fal yattajir Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi walaupun tidak begitu kuat hadirnya lemah tapi dipakai oleh jumhur ulama bahwasanya harta tersebut tetap wajib pada orang yang tidak berakal sekalipun kenapa karena harta zakat merupakan haknya harta bukan haknya badan barang siapa yang Memelihara anak yatim Yang memiliki harta Maka diusahakanlah Harta tersebut Dengan cara Diputar modalnya Tapi Orangnya mumpuni Bukan sekedar menghambur-hamburkan uangnya Kemungkinan besar dia akan beruntung Mendapatkan untungnya Keuntungan Jangan dibiarkan dia habis Dimakan ya kan Kalau Dia punya uang 1 triliun misalnya Anak bayi ya. Satu tahun 2,5% Sudah berapa 1 triliun Lama-lama ya kan Berkurang-berkurang Lama -lama berkurang. Yang demikian Kata Rasulullah SAW Wala yatrukhu Hatta takulah sadaqah dan inilah pendapat yang benar bahwasanya dengan keumuman dalil-dalil Keumuman dalil, dalil selain daripada hadis tadi yang kita sebutkan Keumuman dalil-dalil Yang mewajibkan zakat pada harta Tanpa melihat Orang tersebut Balik atau tidak balik Tanpa melihat orang tersebut Sehat Walafiat atau gila. Kemudian beberapa persyaratan harta yang diwajibkan padanya zakat. Yang pertama, harta tersebut dimiliki oleh orang per orang, individu tertentu. Oleh karena itu, dikatakan ulama, harta yang ada pada pemerintah, yang dikumpulkan oleh pemerintah, maka tidak ada zakatnya iya kan? berapa kita punya pemerintah punya e, kas negara iya. ribuan triliun ribuan triliun itu tidak diwajibkan keluarkan zakat karena zakat itu adalah kewajiban individu bukan kewajiban negara kas negara tidak di dari sini kas negara tidak diwajibkan dikeluarkan padanya darinya zakat, karena dia milik bangsa itu sendiri, milik bangsa itu sendiri yang di situ termasuk diantaranya ya orang kaya, orang miskin dan lain sebagainya dari masyarakat suatu negara. Kemudian harta yang diwakafkan. Dia ya. juga tidak diwajibkan padanya zakat Karena dia bukan milik orang pribadi Zakat, wakaf yang diwakafkan untuk kemaslahatan umum Untuk kaum muslimin secara umum maka tidak diwajibkan padanya Zakat. Kecuali kalau sekiranya, kalau sekiranya wakaf tersebut untuk individu tertentu, ya kan? Agak aneh kedengarannya, tapi ya bisa jadi diwakafkan untuk individu tertentu, ya. untuk kelompok tertentu, untuk keluarga tertentu. Maka di sini penapa yang raje dari kalang ulama bahwasanya mendapat jumur ulama' bahasanya diwajibkan padanya zakat ya. tapi ini kan jarang rata-rata yang namanya wakaf untuk segenap kaum muslimin ya. walaupun ada mungkin beberapa kasus zakat terkhusus untuk sifulan ya. maka dalam kondisi seperti itu tetap diwajibkan padanya zakat karena yang namanya harta kembali lagi kalau diperuntukkan untuk kepentingan Pribadi tertentu Maka padanya ada zakat Kemudian zakat Tidak wajib Pada harta Yang dirampas Dikuasai oleh pihak lain Tanpa hak Sampai Tidak terhingga Maksudnya dirampas 10 tahun dia ya, 10 tahun tidak tunaikan zakat Kecuali kalau setelah nanti dikembalikan Menurut mendapat Imam Syafi'i Wajib Di masa-masa Yang dia tidak mengeluarkan zakat Kemudian zakat yang Harta yang dia diwajibkan padanya zakat Adalah harta yang Didapatkan dari Tata cara yang diharamkan oleh Allah SWT Harta dari korupsi Harta dari menipu Harta dari merampok Harta dari uh, suap dan lain sebagainya Ini Rasulullah SAW bersabda Layakbarullah Azza wa Salatan min gharit tahur Wala sodakatan Min gulul Allah SWT tidak akan menerima sholat seorang hamba tanpa bersuci sebagaimana Allah juga tidak menerima sedekah seorang hamba, zakat seorang hamba dari harta yang haram ngulul itu sangat mirip kasusnya dengan korupsi mencuri dari harta Bersama Dari harta negara Itu sama Jadi gulul Itu asalnya Harta ghanimah Yang belum dibagikan Itu kalau diambil namanya gulul Pemerintah Yang mengalokasikan Tidak boleh Para mujahid Mengambil Atau bendaharanya mengambil sesukanya Tidak boleh Walaupun hal yang sekiranya remeh atau sepele, maka itu dosa besar. Kemudian yang berikutnya harta kita yang ada pada orang lain. Seperti misalnya piutang. Kita memiliki piutang Apakah seorang yang memiliki harta Yang dipinjam oleh orang lain Wajib dibayarkan zakat Atau tidak wajib dibayarkan zakat Jumur ulama dalam permasalahan ini Dari zaman dahulu sampai zaman sekarang bahwasanya hutang itu ada dua macam Ada hutang Yang kita berhalau kembali untuk kita miliki. Ya, bisa karena orangnya punya harta dan niat untuk ngembaliin. Ya. Ini ada harapan untuk kembali. Maka yang seperti ini dibayarkan zakat setiap tahun. Ya. Ini Jadi harta tersebut Yang milik kita pada orang Yang Dia memiliki Kecukupan harta Artinya kemampuan untuk mencuk, Kecukupan harta Yang namanya pihutang kan tidak Tidak Tidak bebas begitu saja Tapi utang itu ada tenggang waktu Ya Allah amanu tidak ada yang lebih. Dah ini Orang beriman kalian kalau kalian ber, melakukan transaksi hutang piutang itu dengan tenggang waktu tertentu ilara ajarin musamma. Berapa? Tiga tahun misalnya. Ya sudah, selama tiga tahun si pemilik harta itu mengeluarkan zakatnya. Jenis yang kedua hutang tapi dia tidak harapkan kembali kenapa? bisa jadi orangnya pailit, tadinya kaya raya Masya Allah dia pinjam berapa miliar misalnya selama 3 tahun kaya raya kemudian bangkrut, sama sekali habis, minus atau orangnya kaya raya tapi tidak niat untuk mengembalikan setengah mati kita harus perkarakan tapi tidak dikembalikan juga yang seperti ini dia tidak ditunaikan zakatnya sampai dengan kemudahan dari Allah Subhanahu Wa Taala itu dikembalikan karena dia sama saja seperti tidak memiliki harta dan kita Mungkin diantara kita ada yang pernah merasakan seperti itu setengah mati berurusan dengan orang yang mematil walul ya pelaku dosa besar, volume dia apa namanya tidak mau mengembalikan hutangnya karena ada sebagian orang yang sudah kelainan jiwa dia bangga dan puas kalau sekiranya bisa berhutang. Dan tidak mau mengembalikan dan orang yang menuntutnya tidak sanggup memaksa dia untuk membayar hutangnya, ya dan itu bukan sedikit, ya. bukan sedikit bukan dia tidak punya harta, ada tapi dia punya kepuasan kalau sekiranya orang tidak berdaya di hadapannya, ini walillah, maka orang yang seperti itu yang hartanya terbelenggu seperti itu maka tidak diwajibkan padanya zakat. hanya saja kalau dia mungkin dapat semacam karoma atau mujizat ke, karunia Allah subhanahu wa taala ternyata ada yang bisa mengembalikan hartanya maka dia tunaikan ya, kalau dia sudah pegang. Ya. Wa khawatfirullah rahimahullah ya'akum Para pendengar Radio syaratah yang diberikan ada Allah SWT Kemudian yang berikutnya Syarat yang kedua Dari harta yang diwajibkan Pertanyaan zakat Adalah Hawlanul hawl Lewat Satu tahun dari harta tersebut alias 12 bulan hijriah, bukan Shamsiyah bulan Komariyah ini syarat khusus untuk zakat binatang ternak dan emas perak serta mata uang emas perak, mata uang itu satu golongan harta yang diperdagangkan. Jadi syarat satu tahun itu dikeluarkannya zakat itu pada harta khusus untuk binatang ternak, mata uang termasuk emas dan perak, termasuk uh, oru tijaro, oru tijaro, harta-harta yang diperdagangkan. Adapun Zakat pertanian Perkebunan Dan menurut pendapat sebagian ulama Barang tambang Ini tidak disyaratkan Harus lewat satu tahun Tapi dia wajib zakat Kapan dia ada. Walaupun belum lewat satu tahun. Kalau sekiranya panennya setiap bulan ya udah wajib. Kelurarkan setiap bulan. Iya. Karena Allah berhubungan. Wa'atu haqqahu ya mahasarih. Tunaikanlah haknya. Di hari dia dipanen. Iya. Dalam pembahasan ini. Sebagian ulama memasukkan dalam. Hal ini barang-barang tambang Ketika dia diambil Dikeluarkan kewajibannya Kemudian Yang berikutnya, syarat yang berikutnya Bulu ke nisop Sudah sampai nisopnya Sudah sampai Takaran Harta Nikedar yang wajib untuk dikeluarkan Sehingga zakat tidak wajib apabila belum sampai nisabnya Belum sampai kadar yang telah ditetapkan oleh syariat Dan yang demikian berbeda-beda masing-masing Harta yang diwajibkan untuk dikeluarkan beranjah zakat Di antaranya misalnya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Jabir Yang dikeluarkan imam wali dan muslim Rasulullah SAW bersabda Tidak ada Kewajiban zakat Dari perak Itu kalau kurang dari Lima awak Lima uqiyah Untuk gampangnya Kurang dari Kadarnya 595 gram perak Jadi 590 Belum Sampai di 595 gram Kadar perak Kalau emas Itu 85 gram emas Kalau punya emas 80 Peraknya 500 gram Gabung kan tidak tidak digabungkan, dia berdiri sendiri-sendiri demikian juga untuk ontah itu tidak kurang dari lima ontah untuk Pertanian ya. tidak kurang dari 5 ausuk satu usk itu 60 puluh sok ya. 60 puluh sok ya. satu sok itu dua kurang lebih dua setengah kilo ya. ya. kurang lebih dua setengah kilo jadi kalau zakat pertanian atau zakat perkebunan itu berapa ratus kilo nisabnya? Ya saya ulangi untuk zakat pertanian ketika panen hasil panen atau perkebunan ya mau padi, beras. Atau jagung atau yang lain Korma, anggur ya yeah. Dan yang lainnya Itu tidak kurang Tidak boleh kurang dari Lima usk Lima takaran ini Satu usk Itu 60 sok Satu sok Dua setengah kilo 2,5 kilo ada sebagian ulama mengatakan 2,1 kilo Ada sebagian ulama mengatakan 3 kilo Yang tengah-tengah 2,5 kilo Berarti Tidak ada zakat Apabila Berapa kak tisofnya Berapa 100 kilo Hah? Berapa Berapa 350 750 Ya itu nisabnya 750 kilogram Kemudian Ulama Mensyaratkan Pendapat Terutama pendapat syafi'iyah Pendapat Hanabilah Salah satu pendapat Imam Ahmad bin Hambal Yaitu Haul ini Nisab ini bertahan selama setahun Jadi kalau dia punya 85 gram emas 100 gram emas Di bulan Ramadan Ini Sampai Ramadan tahun depan tidak boleh Berkurang dari 85 gram emas Kalau di tengah tahun Berkurang maka dimulai dari baru Dimulai dari baru tapi dengan syarat. Dengan syarat jangan hila. Ya. Jangan hila. Hila itu. Eh, karena dia tahu. Dia mau keluarkan zakat. Kira-kira sebulan sebelum bayar zakat. Wah ini. Eh, saya. Jual. ya Supaya ini stopnya berkurang. Tidak kena zakat. Nah, ini seperti ini haram hukumnya dilarang secara syariat karena takut bayar zakat dikurangi nisabnya mulai baru lagi dia seperti ini tidak diberikan. kecuali kalau seseorang memang punya kebutuhan tertentu tanpa ada skenario seperti itu bukan karena dia takut bayar zakat tapi memang dia perlu sehingga dia perlu jual sebagian hartanya walaupun sampai berkurang nisabnya kemudian yang berikutnya Iqbal Fitdin Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum para pendengar Radio Syar'tauj dengan berkat Allah Subhanahuwataala apa saja jenis harta-harta tersebut yang diwajibkan padanya zakat yang pertama kita tidak bisa berpanjang lebar karena waktunya tingkat sekali yang pertama zakat enukud emas perak dan mata uang ini satu kelompok emas perak dan mata uang itu satu jenis sehingga tidak wajib pada platina, tidak wajib pada berlian Kecuali kalau berlian dan platina tersebut diperdagangkan, maka dia sisi lain harta perdagangan namanya. Tapi kalau emas, perak dan mata uang real rupiah ini ada nisabnya, ada zakatnya. Ya demikian sepakat para ulama, sepakat para ulama emas, perak. Walaupun dalam keadaan dibentuk atau tidak dibentuk. Itu. Diwajibkan padanya. Zakat. Hanya saja mereka bersihdiri paham. Kalau emasnya sudah dirubah. Menjadi. Perhiasan. Ada perbedaan pendapat yang terlambat dalam permasalahan tersebut. Tapi secara umum mereka sepakat tentang kewajiban pada emas dan perak serta mata uang mata uang seberapa patokannya bukan 100 dolar, 200 dolar 100 juta, 200 juta atau rupiah atau 100 real atau 100 real, atau dinar, bukan patokannya adalah kembalikan kepada nisot emas atau nisot perak Nisob emas atau nisob perak Disilah kalau lama ada Adana nisobain Nisob yang ketika itu Paling rendah di Pasaran Kebetulan sekarang yang paling rendah Adalah 595 gram perak Itu jauh Lebih rendah dibandingkan 85 gram Emas Iya Siapa yang tahu satu gram perak berapa? Satu gram perak mungkin cuma 10 ribu. Ya satu gram perak mungkin cuma eh, 10 ribu. Bahkan beberapa tahun yang lalu sempat cuma 4 ribu atau 5 ribu. Ya, 10 ribu saja misalnya. 10 ribu dikali 595 gram cuman berapa? Cuman nilai tidak nyampe 6 juta ya kan tidak sampai 6 juta rupiah maka e, kalau dolar berapa itu ya kan cuma sekitar e, 400 lebih sedikit dolar Amerika itu sudah sudah kena nisobnya kemudian yang berikutnya Zakat Hewan ternak Hewan ternak Itu cuma terbatas Ontah dengan segala macam jenisnya Mau dia ontah merah, ontah putih, ontah hitam yang penting ontah Kemudian sapi Mau Berbagai macam bentuknya ya. Termasuk kerbau Kerbau itu termasuk kategori sapi di Dalam masa Arab ya. Walaupun mereka punya istilah Sendiri jamus ya. Tapi sepengar para ulama Tidak ada khilaf. bahwasanya Bahwasannya oh, Kerbau ya. Kerbau itu wajib padanya zakat Ya sekaligus diperbolehkan untuk dikorbankan kemudian yang berikutnya kuda eh kuda apa gonam e, kambing kambing dengan berbagai macam jenisnya kambing biri-biri kambing jawa kambing ini Allah Swt wa wajibkan walanamah kala kohah Lakum fiadhu wanabiu aminha tak kulun. Ini kategori binatang ternak. Hanya saja dia ada persyaratannya. Persyaratannya syarat yang pertama dia saum. Saum. Ikhwan salah kadang-kadang sebut puasa saum, Ia. tapi puasa itu pakai sod saum. Ia. Tapi kalau saum itu ada dua makna bisa artinya tawar menawar. Tapi bukan itu yang kita maksudkan di sini saum di sini, maksudnya dia merumput di padang rumput itu maknanya saum ya, ya padang rumput atau padang pasir ya, kalau di Arab kan jarang padang rumput adanya rumput di padang pasir yang ini seperti ini terkadanglah hewan itu merumput di rumput-rumput yang Allah tumbuhkan dari rumputnya uh, apa namanya dari hujan kemudian tumbuhlah rumput tersebut ini ulama mensyaratkan binatang ternak yang diwajibkan padanya zakat yang seperti ini sifatnya sepanjang tahun dia merumput dilepas dia merumput sendiri atau mayoritas dalam tahun-tahun dia merumput sendiri, mungkin 1 2 kali dikasih makan. Ya. Tapi kalau sekiranya hewan ternak tersebut pagi, siang, sore, minggu depan, bulan depan sampai sepanjang tahun dikasih apa? Dikasih pakan, maka jumhur lama tidak mewajibkan padanya Zakat Ya, ya Kecuali sodako, ingin sodako ya terserah ya. Sodako ya sunnah ya silakan, Dia ya, mau kasih 10 maupun 20 Itu seharusnya dia Tapi zakat yang diwajibkan, yang ada takaran-takarannya Untuk beralang ternak, maka tidak Tidak berlaku di sini, Tidak berlaku di sini. Berdalil dengan hadis Bas bin hakim an abihi an jaddih Merhuan Fi kulli saimatin fi kulli saimati bil fi'arba'ina bintulabun Dalam hadis dan hadis fi kulli khamsatin min al-saimah Dari sini setiap ontah saimah Rasulullah saratkan saimah Saimah tadi yang merumput sepanjang tahun atau kebanyakan tahun kebanyakan tahun fi 40a bintul setiap 40 onta wajib bayar zakat satu bintul labun bintul labun itu onta betina yang ibunya sudah menyusui ibunya menyusui saimah. Setiap Dalam hadis yang lain Setiap lima Ontah Yang merumput sepanjang tahun Atau kebanyakan tahun Itu bayar satu kambing Ini Rasulullah syaratkan Saimah Artinya Kalau dia bukan Saimah Yang dia tidak merumput Pagi siang sore dikandangin Di dikasih makan dengan berbagai macam jenis makanan maka dia tidak ada zakatnya ini pendapat jumhur ulama sesuai dengan dohir hadis tersebut Sekarang yang kedua Dia sampai kepada nisabnya. Jadi tidak setiap orang yang Punya ontak, kambing e, Wajib zakat yeah. Kalau kambingnya kurang daripada nisab, Maka tidak wajib yeah. 39 39 yang satu masih di perut ibunya 40, belum, belum wajib sampai dia betul-betul keluar ke muka bumi ini 40. Untuk kambing. Ya. Untuk sapi, ya. Untuk kam, untuk unta 5 kambing nisabnya. Untuk kambing 40, untuk sapi 30. Kurang daripada itu tidak wajib zakat. Syarat yang ketiga haulanul haul jadi sudah kita singgung sedikit lewat satu tahun, jadi 40 nya itu lebih lewat dari, jadi kalau kita punya kambing 40, sapi 30 itu selama satu tahun tidak pernah berkurang daripada 30 untuk sapi tidak pernah berkurang dari 40 untuk kambing ya. kalau ontah, gak ada orang yang beternak ontah di kita ya. kecuali kebun ragunan, itu pun bukan punya pribadi ya, ya. bukan punya pak bambang, -bambang. tapi punya pemerintah maka tidak diwajibkan padanya Disyaratkan sepanjang tahun. Disyaratkan sepanjang tahun haulah atau haul nisabnya itu sepanjang tahun. Kemudian syarat yang keempat Allah takuna amilah. Bukan binatang pekerja, misalnya sapinya itu bukan yang diperuntukkan untuk bajak sawah, untuk e, apa? Kalau dia punya ontel bukan untuk bawa barang, bukan? Ya. Ya. Ya. Tapi kalau kambing kan nggak seperti itu, kambing kan nggak ada kambing pembajak sawah. Tidak ada. Kambing tidak bawa barang. Tidak ada. Syarat ini khusus untuk ontah dan sapi saja. Hanya saja dia berbeda-beda. Untuk Bilangan-bilangannya untuk ontah, sapi, dan kambing Untuk ontah kita tidak bahas Karena Sebelum eh, tadi, tadi Keumuman kita Tidak pernah ada orang Peternak ontah di Indonesia Untuk sapi Sapi Kita buat tabel ya. Ditulis memiliki sapi 1 sampai 29 wajib keluar berapa? tidak wajib karena belum sampai 30 wajib keluarkan satu anak sapi 30 sapi keluarkan satu anak sapi seumur satu tahun, ya, yang dikeluarkan seumur satu tahun, ini sampai 39, 35, 37, 39 ya sama, kewajibannya keluarkan satu tabie atau tabiyah satu anak sapi yang berumur satu tahun. 40 baru iya. jenjang yang berikutnya yaitu keluarkan satu musinnah musinnah itu sapi iya. betina yang sudah masuk tahun 2 tahun masuk tahun ketiga 2 tahun Kenapa dikatakan musinah? Karena keluar Polat asnan, keluar giginya Keluar giginya ini Yang sudah genap 2 tahun 24 bulan Ke atas Keluarkan 1 Kalau sudah 40, luar biasa 39 Tidak wajib apa-apa Kecuali 1 tapi Sudah naik 1, 40 Keluarkan 1 musinah sampai berapa? sampai 59. Sampai 59. 60. Ya ini ini dari Allah ini. Artinya bukan dengan Istihadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW menyampaikan wahyu. Allah Subhanahu wa taala yang berikan keputusan seperti ini. Padahal Rasulullah SAW tidak bisa itu hitung, hitung loh. Sama seperti kejadian ini sama dengan faraid, sama dengan ilmu waris Rasulullah. SAW. Bara-bara bisa nulis namanya sendiri Jadi tidak bisa Rasulullah SAW Nulis namanya Muhammad Rasulullah Tidak tahu Rasulullah SAW Tapi hitungan detail seperti ini tahu Dari Allah SWT Kemudian 60 Bayar berapa? Bayar 2 tabiat 2 Sapi yang berumur 1 tahun 60 Sampai berapa? Sampai 69 Sampai 69 Kalau sudah masuk 70 Maka satu tabi Satu tabi dan satu musinah Ya kan nyambung 30 sama 40 Kalau 40 keluar satu musinah 30 keluar uh, Satu tabi Sampai 49 80 sampai 89 Sampai 49 dua musinnah ya 90 sampai 99 tiga tabi nyambung 100 sampai 109 dua tabi satu musinnah dua tabi satu musinnah 110 sampai 119 eh satu tabi dua musinnah 120 sampai 109, empat tapi, atau boleh 3 musinah. 120, 120 itu bisa dibagi 3 jadi 40, bisa dibagi 4 jadi 30. Seperti itu, hitung-hitungannya ya kalau dibagi 4 jadi 30, berarti ya empat tadi, ah. Ya kan? Kalau sekiranya dia dibagi 3 jadi 40, maka yang wajib 3 musinah Ya, dan seterusnya seperti itu. Jadi pokoknya setiap 30 kelipatan 30 ya berarti satu tabi'ah. Setiap kelipatan 40 satu musinah kalau sudah sama bilangannya terserah nanti mau larinya ke tabi atau ke musinah 120 misalnya 120 kan bisa dijadikan e, 3 musinah atau 4 tabi Zakat kambing 1 sampai 39 tidak wajib apa-apa 40 Wajib 1 Kambing Sampai berapa? Sampai 120. Kita punya 100 kambing, tidak wajib bayar bayar kecuali satu kambing saja. Ya, luar biasa. 119, 120, ya satu. Ini hukum Allah subhanahu wa taala. 40 sampai 120 satu. 121 itu sudah dua. 121 sampai 200, ya itu dua. 201 sampai 399, ini luar biasa ini. 201 sampai 399, tiga kambing Dikeluarkan wajib. Kalau sudah 400, maka empat kambing. Sampai 499, itu empat kambing. 500, lima itu terus seperti itu hitungan kelipatan 100. Ya. Ini 40 sampai 120 satu kambing. 121 sampai 200 dua kambing. 201 sampai 399 tiga kambing. Ya. Ya, 201 sampai 399 tiga kambing. Ya. 400 sampai 499 4 kambing. Kemudian kelipatan 100, setelahnya 500 berapa? 5 kambing, 600 6 kambing, seterusnya seperti itu. Eh Juanuddin. Waqat ya. billahi rahmanallahi Waktu semakin ya. Untuk binaan ternak ya. Jumhur ulama menyebutkan khusus untuk binatang ternak itu ada hukum spesial dalam kewajiban membihayar zakat yang berkaitan dengan syuraka yang berkaitan dengan syuraka syuraka itu ada orang ya, beberapa orang yang ada yang satunya punya 30, satunya punya 15 ya, Kalau sendiri-sendiri kan tidak wajib Masih kurang Nah ini dia sudah satunya 30, satunya 15 Kemudian ini bisa digabungkan Sehingga dikeluarkan penanya zakat Itu namanya kheltah Kheltah Ini ada beberapa persyaratan Ini ada beberapa persyaratan Yang pertama, orang-orangnya itu orang-orang yang diwajibkan zakat. Kan sudah kita bahas tadi. Ya. Muslim dan lain sebagainya. Yang kedua, harta tersebut kalau digabungkan jadi nisab. 30 sampai 15 jadi nisab. 30 sama 10 jadi nisab. 20 sama 20 jadi nisab. Misalnya. Atau kalau kan sapi 30. Kemudian lewat dari satu tahun Saran yang keempat Ini Dia kandangnya Sama Jadi oh, Gabung dia Kandangnya sama rumput Merumputnya sama Jadi dia gak Gak aswa biar dia Bentang-bentang punya si A dia Kesebelah kiri, punya si sebelah kanan Dia baur, di kandang membaur Di lapangan membaur Sama Terus Pengembalanya yang ngurusin Juga sama Tidak sendiri-sendiri Kemudian yang kelima pejantannya Juga sama ini penafian yang rajin dari ulama khusus untuk binatang ternak. Tapi kalau untuk emas perak ini tidak tidak main campur campuran dia. Emas perak orang harta kita sendiri, sendiri saja tidak boleh dicampurkan. Ini kaitannya dengan binatang ternak khusus itu bisa digabungkan. Tapi dengan dengan dengan lima persyaratan yang kita sebutkan tadi tapi kalau dia selain dari emas selain dengan binatang ternak maka ya harta sendiri-sendiri harta sendiri-sendiri kemudian yang berikutnya seperti tadi misalnya Allah wajibkan yang dibayar satu anak sapi yang berukur satu tahun atau satu kambing, ya. ini kebetulan tidak ada kambingnya yang pas atau tidak ada sapinya yang pas. apakah boleh dibayar dengan uang misalnya, ya. dibayar dengan uang atau dibayar dengan kuda atau dibayar dengan selainnya? Jumur lama dia tidak sah kecuali sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh syariat. Termasuk dalam perkosa ini kaitannya dengan e, zakat fitrah. Tidak boleh dengan keimah, tidak boleh dengan alat tukar atau yang selain daripada yang telah ditetapkan oleh syariat. Misalnya yang diwajibkan setiap 40 kambing satu kambing, ya udah yang dikeluarkan satu kambing. Syariat mengatakan seperti itu. Setiap 30 sapi ya keluarkan satu sapi. Jangan dikeluarkan 10 kambing yang senilai dengan satu sapi. Iya. Atau jangan dikeluarkan uang yang senilai dengan satu sapi, seperti itu. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan pada kanan miati dirham, papiyah ham sudah Setiap 200 dirham maka di situ wajib dikeluarkan 5 dirham. Perak, dia ya keluarkan perak. Hukum asalnya seperti itu. Kecuali dalam kasus-kasus tertentu, itu hukum asalnya seperti itu. Dikatakan seorang Islam dalam kasus-kasus tertentu karena maslahat dan lain sebagainya tidak mendapatkan yang semisalnya misalnya yang diwajibkan keluar eh, apa sapi keluar yang dikeluarkan satu sapi umur satu tahun nggak ada Ya apa boleh buat ya kan kalau tidak ada yang namanya barang yang tidak ada cari yang semisalnya sampai di dulu wabillahi taufik warahmatullahi wabarakatuh